Hujan rintik-rintik, turun rintik-rintik Di halaman di jalan, hujan rintik-rintik Ambilkan payung untuk berlindung Hujan turun, hujan rintik-rintik Hujan rintik-rintik, turun tak berhenti Rintik hujan Payung warna-warni Seperti Scott.